Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <todohan> <todohan> <todohan> Inna alhamdulillah, nashhadhu wa nastainuhu wa nastaghfiruh, wa nawaitu bilaah min shurur anfusina wa min syi'at amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala lah. Wa ashhadu alla ilaha illa Allah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu <coughs> Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du Bapak-bapak, ibu-ibu. Ikhwan dan akhwat sekalian serta semua jemaah salat Maghrib di Masjid Al-Muhsinin, ya. Rahimakumullah. Masjid yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang memakmurkannya. Alhamdulillah kita bertemu di malam hari ini Dalam suasana iman insyaallah Ketika turun Hujan yang merupakan pertanda rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya dianjurkan dalam Islam Setelah turun hujan kita mengucapkan mutir Nabi fadlillah wa birahmatihi. Hujan diturunkan kepada kita dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hujan merupakan rahmat? Karena hujan itu merupakan pertanda kehidupan. Bagi tanah yang tandus, bagi tumbuh-tumbuhan bagi makhluk hidup yang lainnya makanya karena fungsi dari hujan yang demikian agung pantas kalau dalam Islam hujan itu merupakan perumpamaan dari apa? Dari wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ke hati manusia Petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui malaikat Jibril Kepada Nabi kita Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri Abu Musa al ashari radhiyallahu taala anhu Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda <coughs> Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thali ghaithin asaba ardan Sesungguhnya perumpamaan Permisalan Dari Petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah subhanahu wa ta'ala Perumpamaannya seperti apa? Seperti hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi Maksudnya kita belajar petunjuk Allah itu, ya jamaah sekalian, rahimakumullah. Berarti sama dengan kita menyirami hati kita dengan hujan rahmat yang ini akan menjadikan hati kita hidup, menumbuhkan iman, menumbuhkan kebaikan, menghidupkan dan memberikan banyak manfaat serta kebaikan-kebaikan lainnya. Makanya ini merupakan sebaik-baik perumpamaan yang juga merupakan pertanda rahmat dari pengajian yang kita adakan di malam hari ini karena bersamaan dengan turunnya turunnya hujan yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat dan menjadi sebab rahmat untuk kita semua. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Tema kajian kita di malam hari ini apa? Jangan-jangan ada yang datang belum tahu temanya? Hah? Ada yang jawab temanya tentang masalah agama. Wah ini jawaban yang bagus karena selamat dari kesalahan. Apa temanya? Bertamasya ke sorga. Siapa yang ingin masuk sorga? Semua ingin. Pertanyaannya, sorga itu adanya di dunia saja, di, di akhirat saja, atau ada juga di dunia? Hah? Dua-duanya? Ada yang bilang tiga? Apa jawabannya? Adanya di akhirat. Terus ada yang bilang di dunia tadi. Siapa yang bilang di dunia? Hah? Bagaimana ini? Terjadi perbedaan pendapat. Ikhtalaful ulama. Telah berselisih orang-orang yang berilmu, para ulama. Surga itu ada di mana? Ada? Ada di akhirat. Yang bilang ada di dunia siapa? Angkat tangan, yang bilang ada di dunia siapa? Hah? Siapa yang mengatakan ada di dunia? Oh ada satu yang mengatakan dia ada di dunia, berarti <tuh> ha? di rumahnya ada sorga. Baik itu di rumahku adalah sorga, ya. Jadi sorga kalau sorga yang benar-benar nyata, yang benar-benar kekal abadi, yang kenikmatannya sempurna, tentu ada di akhirat nanti. Tetapi gambaran kenikmatan yang ada di dunia. Coba Jemaah semua Maas, dengarkan. Salah seorang ulama Terdahulu Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Ta'ala Pernah berkata Seperti ini Inna fi dunia jannatan Man lam yadukulha La yadukulu Jannatal akhirah Sesungguhnya di dunia ini ada sorga Sesungguhnya di dunia ini ada sorga Barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini Maka dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti Coba saya ulangi Sesungguhnya di dunia ini ada apa? ada jannah, jannah itu kita artikan dalam bahasa kita ya, surga surga dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya di dunia ini ada surga barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti berarti surga dunia itu ada tapi surga dunia itu berhubungan dengan surga di akhirat makanya tidak salah kalau panitia memilih tema kajian kita pada malam hari ini bertamasya ke ke surga bukan berarti kita bunuh diri semua mati kemudian masuk surga tidak kita bertamasya sur, di surga dunia kita pahami apa itu surga dunia kita usahakan untuk merasakannya karena kata Ibn Uthimiyah tadi barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti Coba sekarang kita lihat apa itu sorga di dunia Supaya kita segera bisa bertamasya ke sana Tamasyanya pun tidak membutuhkan biaya besar Dan bisa dilakukan oleh semua orang Yang tentu mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Sekarang kita mulai dengan membahas makna sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis riwayat tertili yang derajatnya Hasan. Artinya hadis ini benar-benar berasal dari ucapannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berkata di depan para sahabat, "Ida morrutum birialil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman syurga di dunia, kalau kalian sedang melewati taman-taman syurga, farta'u mampir untuk bersedah-sedah di situ." Sehingga untuk bersenang-senang di dalamnya. Nah, para sahabat yang beredar kan ingin tahu apa artinya taman-taman syurga. Kila ada yang bertanya, Wamari al Duljanatia ya Rasulullah. <guluh> apa itu taman-taman syurga, Wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Hilakul zikri Majlis-majlis yang dibesarkan dan diagungkan nama Allah Majlis-majlis ilmu Yang disebutkan ayat-ayat Al-Quran Dipuji dan disyukuri nikmat Allah Majlis pengajian Belum berarti sekarang kita sedang berada di taman apa? Taman surda insyaAllah Maka farta'u bersenang-senangah padanya Oleh karena itu perlu kita bertanya siapa saat ini yang tidak merasakan senang ketika berada di majelis pengajian Siapa? Semua senang ya? Semua senang insyaallah. Karena kalau ada yang tidak senang berarti dia sedang sakit. Iya, kalau ada taman yang indah Orang semua bersenang-senang. Kira-kira siapa yang tidak senang? Yang sekarang sakit gigi, iya kan? Sakit gigi, ya. Biar kira-kira semua yang tidak indah. Atau sudah pusing kepalanya. Jadi yang saat ini kita selenggarakan adalah InsyaAllah termasuk taman-taman Taman-taman surga. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kenapa apa majelis pengajian yang di situ dipelajari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Shallallahu Alaihi Wasallam dinamakan teman-teman sorga. Siapa yang bisa jawab? Kenapa dinamakan teman-teman sorga? <tuh> Karena menuntut ilmu merupakan jalan menuju sorga. Ada jawaban yang bagus. Ada jawaban yang baik. Kalau bingung-bingung jawabnya begini. Karena memang begitu Ustaz. Bagus jawaban begitu. Selamat kan? Karena memang seperti itu. <coughs> Tidak perlu mikir-mikir. Kenapa dikatakan majlis yang di situ dipelajari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Taman-taman sorga Karena Dengan mempelajari Petunjuk Allah Yang diturunkan Kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Berarti kita Mempelajari Sebab Yang merupakan Sumber utama Kebahagiaan hidup kita Karena orang yang paling bahagia hidupnya adalah yang paling banyak menghimpun rahmat Allah pada dirinya, dan rahmat Allah itu semua dicurahkan dalam petunjuk yang diturunkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang mau rahmat Allah, caranya cari dengan belajar petunjuknya. Karena semua sebab-sebab rahmat dan keberkahan, kebaikan bagi manusia, <coughs> diturunkan dalam petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Coba kita buka Al-Quran, lihat firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat ke 24. Allah subhanahu wa taala bermakn Ya ayyuhalladzina amanus tajibu lillahi walirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil di sini? Orang-orang yang beriman. InsyaAllah kita termasuk orang-orang yang beriman dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita semua dipanggil insyaAllah. Wahai orang-orang yang beriman, Istajibu penuhi, jawablah. Lillahi panggilan Allah, petunjuk Allah. <coughs> Walir Rasuli dan petunjuk Rasulnya s.a.w. Iza da'akum yang mengajakmu. Untuk apa? Lima yuhyikum. Untuk memperbaiki hidupmu Untuk mendatangkan kebaikan bagi dirimu Untuk menjadikan hidupmu lebih bernilai, lebih indah, lebih baik Coba lihat Tidak ada yang lebih indah daripada ajakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini Untuk memahami dan mengamalkan agamanya apa arti ajakan di sini? Petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya SAW mengajak kepada apa? Kepada? Yuhyikum. Kepada apa? Kebaikan? Kebaikan hidup. Berarti orang yang paling banyak belajar agama dan mengamalkan mengamalkannya. Demi Allah, demi Allah dan demi Allah. Dia yang paling bahagia hidupnya di dunia. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Bahasa Arabnya saya sebutkan supaya saya sendiri tidak lupa begitu ya. Beliau berkata, Tadhammanatil ayatu ala annal hayata al-hakikiya tat-tayyibata Hiya hayatu man istajaba lillahi walil rasuli zahiran wa baatinan. Ayat ini mengandung pengertian bahawa kehidupan indah yang sesungguhnya, kehidupan bahagia yang sejati, kehidupan yang bernilai baik yang sebenarnya adalah kehidupannya orang yang selalu memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin berarti sorga dunia itu dekat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Di rumah kita ada Al-Qur'an, inilah sorga dunia. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga dunia. Waktu kita beribadah kepada Allah itulah sorga dunia. Nah, sekarang ini merupakan bantahan sanggahan terhadap persangkaan keliru dan bahkan persangkaan buruk, sebagian orang yang mengatakan orang yang berpegang teguh dengan agama Allah itu akan menderita hidupnya, kamu bilang tidak. Ini persangkaan baik atau persangkaan buruk? Kenapa buruk? Karena tidak baik, gitu ya? Coba sih. Kenapa buruk? siapa yang seperti Allah semesta beserta isinya milik siapa? Allah. Milik? Allah. Allah. Dunia akhirat milik siapa? Allah. Milik Allah. Kalau ada orang yang menyangka orang yang beriman taat kepada Allah itu cuma bahagia hidupnya di akhirat, seolah-olah dia mengatakan dunia ini bukan miliknya Allah. Allah yang memiliki dunia akhirat dan di tangannya segala kebaikan, tangannya di tangannya segala kebaikan. Biadikal khair di tangan lah segala kebaikan ya Allah. Sekarang kira-kira apakah kebaikan dari Allah itu akan dilimpahkan kepada orang-orang yang beriman atau tidak orang, -orang yang tidak beriman? Kira-kira? Jelas kepada orang-orang yang beriman. Terus. Kemudian, Allah itu maha luas rahmatnya atau sempit rahmatnya? Maha luas rahmatnya. Mungkinkah that yang Al-Rahmanur Rahim maha Pengasih lagi maha penyayang Al-Balur Rahim maha baik Al-Muhsin maha sempurna kebaikannya Al-Mannan maha pemberi anugerah. Semua sifat sumpat baik ada pada dirinya. Nama-nama yang maha gila, yang maha baik ada pada dirinya. Mungkin kandang yang seperti ini Kemudian menurunkan agama Menurunkan syariat yang tujuannya Mempersulit hidup orang-orang yang menemakkan Tidak mungkin kan? Tidak mungkin Makanya itu merupakan persangkaan Persangkaan buruk dan sangat kering Nah oleh karena itu Ibu-ibu Kalau ada sekalian, sekali Allah imamu Allah Kita harus mulai menumbuhkan dalam diri kita rasa bangga terhadap agama hati kita itu Allah yang memiliki, karena dia yang cipta kan kebahagiaan manusia itu bersumber dari hatinya kalau hatinya tenang, badannya akan tenang ala fizzik rillahi taumwa innul mulu dengan mengingat Allah hati menjadi tenang ada sebagian orang yang menyangka Kebahagiaan itu Dimiliki oleh orang-orang yang punya materi Punya kedudukan Lagi parah lagi Ada yang menyangka Yang paling berbahagia dan senang hidupnya itu Adalah orang-orang kafir Yang punya teknologi maju Meskipun mereka tidak punya iman ini kebodohan Berita yang kita dapatkan itu berita yang dibuat-buat Penderitaan yang sesungguhnya justru yang Ada pada diri mereka Kita ketahui ya Di sebagian negara-negara maju Angka kematian karena bunuh diri itu sangat tinggi Sampai-sampai Katanya di Jepang itu ada satu tempat semacam bukit yang di situ merupakan tempat orang terjun bebas untuk bunuh diri. Sampai-sampai di -sampai dekat tempat itu dibuat telepon umum yang tujuannya supaya kalau ada orang yang ingin bunuh diri bisa telepon dulu yang di sudah siap seorang yang akan memberinya sayap supaya jangan bunuh diri. Jadi ke dalam maju. Di Eropa dan Amerika, ya, permasalahan yang paling besar yang mereka hadapi adalah tidak bahagia hidupnya. Apa buktinya? Ya, ini bukti tentu bukti dalam pernyataan. Kalau kita lihat buku-buku yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang ditulis oleh mereka mereka, itu paling banyak temanya adalah tentang mencari kebahagiaan. Itu artinya apa? Permasalahan yang paling besar di sana adalah tidak bahagia Sehingga pendapat kudusnya menulis tentang Masalah teror, cari kebahagiaan Jadi orang yang beriman itu Rugi kalau tidak menyadari Sorga dunia mereka itu dekat di rumah rumah mereka Yang kemudian Menjadikan mereka justru Bersemangat mengikuti daya hidupnya orang-orang kafir ini merupakan kekehidupan yang nyata. Jadi, ibu-ibu orang jamaah sekalian, rahimahkan Allah, segala kebaikan dan kemuliaan di tangan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memberikannya kepada orang-orang yang berpaling dari petunjuknya. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah hidupnya itu mesti sempit dan penuh dengan kesusahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan rangaq wa nashur yawmal qiyamati a'ma." Dan banyak siapa Yang terpaling dari peringatan ku Maka sungguh dia akan merasakan kehidupan yang sempit penuh dengan penderitaan Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta Menderita dunia akhirat Jadi sekali lagi Jamaah sekalian terakhir mengumum Allah Belajar agama berarti belajar mengumpulkan sebanyak-banyak sebab-sebab untuk menjadikan hidup kita lebih berbahagia. Untuk menjadikan hidup kita lebih bernilai indah. Kenapa? Karena kebahagiaan itu sumbernya dari dalam hati, dari jiwa manusia. Agama itu diturunkan seperti sudah kita bahas tadi seperti hujan fungsinya. Hati yang tadinya tandus dan gersang ketika disirami dengan hujan wahai dia akan tumbuh. Dia akan menjadi segar. Menjadi sejuk jiwanya. Kalau jiwa dan hati sudah baik maka otomatis anggota badan akan mengikutinya. Rasulullah s.a.w. alaihi Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahat al-jasadu kullu wa idza fasada fasada al-jasadu ala wa al-qalb Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging kecil tapi segumpal daging ini kalau baik akan baik semua anggota badan manusia Sebaliknya kalau buruk maka buruk semua anggota badan manusia. Jadi senang tidaknya badan bahagia tidaknya tergantung dari sekumpulan daging ini. Ala wa yal qalbu ke daging itu adalah adalah hati manusia. Makanya agama itu diturunkan sebagai santapan rohani. Kalau makanan dan minuman biasa itu adalah makanannya anggota badan. Sekarang manusia jiwa dan raga. Tubuh dan hati, lahir dan batin. Di antara kedua ini mana yang lebih <tuh> penting? Hah? Jiwanya atau raganya, Mang? Lebih penting mana? Kira-kira? <tuh> sama pentingnya, lahir batin, iya kan? Tapi kalau dibandingkan Lebih penting mana? Kira-kira Manusia itu disebut sebagai manusia Apakah karena cuma ada tubuhnya saja Atau karena ada jiwanya? Kedua-duanya Kedua-duanya Manusia kalau kehilangan jiwa disebut apa? disebut mayat atau orang orang mati. kalau seandainya ada orang yang secantik apapun sedampak apapun didekat kita tapi dia sudah kehilangan jiwa kehilangan jiwa ada yang mau dekat, dekat dengan dia? tidak ada itu semua ada ini keadaan manusia jadi nilainya seorang manusia itu ketika hatinya jiwanya masih hidup. Makanya orang-orang nafik disebut dalam Al-Quran, mereka itu seperti orang-orang yang mati. Mereka itu bisu, tuli, dan buta. Padahal mereka bisa melihat, bisa mendengar. Tetapi karena hatinya sudah mati dikatakan, amwatun ghairu ahya mereka adalah orang-orang yang mati dan tidak hidup sama sekali. Coba lihat perbandingan ini. Makanya agama diturunkan adalah untuk membenahi hati manusia yang dengan hati itu menjadi baik maka pada waktu itulah dia akan merasakan agama ini Sebagai kenikmatan yang paling dicarinya demi Allah lebih daripada nikmatnya makan dan minuman yang enak. Coba kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad An Nasa'i dan yang lainnya pernah menggambarkan tentang salat beliau bersabda wajilat kurot uaini fi salah dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan sholat bayangkan makanya Rasulullah SAW kalau sholat kita pernah baca hadis-hadisnya mungkin ya jamaah sekalian itu beliau kalau sholat malam berdirinya lama sekali bisa berjam-jam sampai bengkak kakinya tidak terasa capeknya karena hatinya terhibur ketika melaksanakan sholat menghadap Allah Subhanahu SWT ini surga dunia yang sesungguhnya. Dijadikan kesejukan bagi hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan salat. Pernah satu hari ketika sedang dalam sebuah peperangan, di siang hari yang terik, panas, ketika datang waktu salat duhur dalam perjalanan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan supaya mereka salat berjamaah dalam perjalanan. Tapi subhanallah bahasa yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu sangat indah. Beliau berkata, "Ya Bilal, arihna bis-shalati. Wahai Bilal, hiburlah hati kami dengan menunaikan salat." Jadikanlah kita semua beristirahat dengan menjalankan sholat. Ini yang bicara adalah keimanannya orang yang beriman. Bertemu dengan Allah, ya sholat itu artinya berkomunikasi bertemu dengan Allah. Ini merupakan hiburan hati yang terbesar bagi orang yang beriman. yang saling mencintai bertemu itu bisa menjadikan dia lupa makan, lupa minum iya kan dunia rasanya berbunga-bunga meskipun musim kemarau padahal tidak ada bunga sampai mereka bilang apa dunia yang hanya milik kita berdua yang lain ngontrak padahal dunia yang luas seperti ini, kenapa dia merasakan indah saat-saat bertemu dengan yang dicintainya padahal cinta manusia dengan manusia terbatas bagaimana cinta hati kecintaan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sesuatu yang sempurna that yang maha sempurna. makanya, kalau hati seseorang itu benar-benar diisi dengan iman, maka ketika dia bertemu dengan Allah berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran menaksanakan Perintah-perintah yang mendekatkan diri Kepada Allah Pada saat itulah dia merasakan Sorga dunia yang sesungguhnya Satu pertanyaan lagi Satu pertanyaan Kenapa kebanyakan kita belum merasakan itu Iya kan Siapa saat ini yang melaksanakan sholat malam Sampai berdiri satu jam Ada Ada tidak ada ya atau yang ketika dia menunaikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala rasanya nikmat melebihi ketika dia sedang lapar kemudian makan makanan yang enak loh bagaimana? tadi diterangkan agama itu diturunkan sebagai sumber kenikmatan penghibur hati kenapa kebanyakan kita belum belum merasakannya? jawabannya persis seperti perumpamaan yang terjadi pada anggota badan manusia kalau dihadapkan pada seseorang makanan yang enak atau minuman yang lezat misalnya apa? sate kambing atau apa? Hah? apa? jus Jus apa pak? Jus ama atau apa? Jus, oh. Jus mangga atau apa gitu ya Pokoknya yang paling enak lah Dengan sate, kambing atau yang lainnya Apa saja yang kita sukai Ini makanan enak Semua orang sepakat mengatakan makanan enak Dihadapkan kepada orang yang sedang lapar Kira-kira akan disantap dengan nikmat atau tidak? Akan disantap kan? Karena orangnya itu Dalam kondisi sehat fisiknya fit coba makanan yang enak tadi bawa ke rumah sakit bagi-bagikan kepada para pasien di rumah sakit apakah akan dimakan? Hah? tidak akan dimakan, kenapa? organ tubuhnya tidak berfungsi dengan? benar, dengan baik makannya itu akan habis, ya dihabiskan sama yang menjaga pasien itu makanya paling senang kalau menjaga pasien karena makanannya semua langsung ditampung ke dalam perutnya Adapun pasiennya tidak mau biar seenak apapun di pasar tidak mau ada yang lidahnya pahit ada yang merasa makanan itu tidak selera ada yang rasanya kenyang terus pokoknya macam-macam alasannya tidak mau makan sekarang ketika makanan enak tadi dihadapkan pada orang yang sakit dia tidak merasa enak yang bermasalah orangnya atau makanannya yang bermasalah, orang yang bermasalah, organ tubuhnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, sama dengan Islam, syariat yang Allah turunkan itu adalah sorga dunia yang sesungguhnya, kenikmatan dan kedamaian hati yang paling utama. Ala bidikri lahihat ma'inul kulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang dan damai. Kenapa kebanyakan orang belum merasakannya? Jawabannya seperti pasien tadi Hatinya sedang sakit Yang nikmat tidak dirasakan nikmat Sudah lebih parah Penyakitnya ya, Hatinya sedang sakit Dia mencari pengobatan Selain dari yang menyembuhkannya Mencari dengan gaya hidupnya Orang-orang barat Tambah parah sakitnya Bahkan bisa mati Penyakitnya kalau mengikuti gaya hidup mereka yang Menjadi sebab Seseorang itu keluar dari Islam Jadi kalau kita merasakan kenyataan ini Sama waktu kita sedang Tidak enak makan Mungkin sariawan atau karena kurang enak badan Apa yang kita lakukan? Kita segera berobat kan? Kita berobat Tanda kesembuhan kita Kita lihat badan sudah sehat Kita rasa makanan, oh sudah enak rasanya Berarti kesehatannya berangsur-angsur Pulih atau sembuh nah ini juga yang harusnya kita lakukan supaya kita rasakan sorga dunia kenikmatan tertinggi di dunia ini yaitu memperbaiki hati kita dengan pengobatan dari Al-Quran Ya ayyuhannasu kadaja'atkum maw'idhatum min Rabbikum wa shifa'un lima fil sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian. Peringatan dari Allah dalam Al-Quran dan obat bagi penyakit hatimu. Berobat dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, pahami isinya. Dengarkan ceramah-ceramah yang di situ dibahas makna Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Makna hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah tadi artinya kenapa wahyu itu diperumpamakan dengan apa? dengan hujan karena hujan itu menumbuhkan menghidupkan yang tadinya gersang ingat permasalahannya apa? saya sudah nukilkan tadi ucapan sejak awal dari nukilan ucapan Syekhul Islam ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini maka dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Jadi benarnya iman kita di dunia tandanya adalah dengan menerima agama ini lapang, gembira, tidak terpaksa. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Demikian dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia Allah berikan petunjuk kepadanya Allah jadikan hatinya terbuka Lapang dadanya gembira menerima Islam Karena hati itu Diciptakan oleh Allah Islam yang turunkan adalah Allah Tidak mungkin bertentangan Bahkan hati itu paling mencari Kenikmatan dan kebahagiaan dengan Islam Sebelum hati menemukan ini semua Maka selalu dia dalam penderitaan dalam kegundahan, dalam kegalauan, dalam kesempitan hidupnya. Makanya ibu-ibu, bapak dan jamaah sekalian rahimakumullah, iman yang sempurna itu digambarkan dalam hadis yang sahih seperti perhiasan yang paling berharga. Allahumma zayinna bizi iman, itu doanya Rasulullah SAW. Ya Allah hiasilah kami dengan perhiasan iman yang paling indah. Ini menggambarkan kepada kita apa? Sorga dunia itu adalah keimanan yang benar yang menjadikan kita merasakan agama ini sebagai kenikmatan tertinggi sumber ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita. Makanya dengan ini kita mengetahui tujuan kita belajar agama. Untuk perbaikan hidup kita di dunia supaya nanti kita dapatkan kebaikan yang lebih sempurna di, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman Apakah utamaan yang Allah berikan? Sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah di dunia. Kehidupan bahagia di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka rasakan di dunia. Jadi kesimpulannya Islam itu indah, iman itu manis dan nikmat. Ya ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada kami. <tuh> Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz, kenapa di dalam rumah tangga sering gak ada surga? Jazakumullah Jawabannya, tadi sudah kita bahas sebab-sebab untuk menjadikan hidup kita mendapatkan surga di dunia yang sesungguhnya Makanya ketika itu kita praktekkan dalam rumah tangga, yaitu dengan saling menasehati dalam kebaikan, dalam ketaatan, saling membimbing dalam mengusahakan sebab-sebab yang menguatkan iman, maka itu insya Allah akan menjadi sebab kedamaian dalam rumah tangga. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan dalam Al-Quran tentang tujuan pernikahan yang islami yang sesuai dengan syaraat syariatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya wa ayatihi an khalaqala min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. di antara tanda-tanda kekuasaannya <coughs> yaitu Allah menciptakan dari jenismu sendiri <coughs> istri atau suami agar kamu merasa tentram kepadanya dan Allah menjadikan di antara kalian berdua cinta dan kasih sayang. Ini hikmah yang agung. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hubungan yang halal tersebut disertai dengan ketenangan, kasih sayang dan cinta. Makanya kalau ini kita dekatkan dengan sebab-sebab ketakwaan kepada Allah. Akan menjadi sebab ya utama suami istri ini meraih kebahagiaan sorga di dunia dan di akhirat nanti insya Allah. Adapun kalau tidak seperti itu, kalau hanya sekedar untuk kepentingan dunia mereka bersatu, tidak ada saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan akan timbul permusuhan. Ya ayuhal ladina amanu. إِنَّ azwajikum wa وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَىٰ لَكُمْ فَحْذَرُهُمْ Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu ada yang merupakan musuh bagimu. Maka hati-hatilah kamu terhadapnya. <coughs> Jadi merupakan permusuhan. Karena mengajak kepada neraka di dunia. Mengajak kepada penderitaan akibat jauh dari sebab-sebab kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya permusuhan ini akan berkelanjutan di akhirat nanti. Semua jalinan kasih sayang, saling mencintai, kedekatan hubungan antara satu makhluk dengan yang lainnya. Kalau tidak didasari karena cinta kepada Allah, tidak didasari untuk tolong-menolong dalam kebaikan, maka semua akan berubah menjadi permusuhan, menjadi saling menuding di akhirat nanti. <tuh> Disisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Al-Akhila ujum a'adun badehulibadeh adu, ilal muttaqin. Semua orang-orang yang berkasih sayang, yang saling mencintai di dunia, satu sama lainnya akan bermusuhan di hari kiamat nanti, kecuali hanya orang-orang yang bertakwa, yang melandasi cinta dan sayangnya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nam. <tuh> Amalan apa yang harus kita lakukan Sehingga kita dapat merasakan bahwa Islam itu indah dan iman itu <coughs> manis Ya <coughs> Tadi sebagian besarnya atau kesimpulannya sudah saya jelaskan Saya punya makalah tentang masalah ini Di dalam website yang saya sebutkan tadi Situs tadi www.manisnyaiman.com Ada makalah yang lumayan panjang Judulnya Indahnya Islam, Manisnya Iman Itu saya tulis untuk menjelaskan tentang makna dari surga dunia dan cara untuk meraihnya serta bagaimana cara memperbaiki hati untuk bisa merasakan hakikat nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Sebelum meninggalnya suami, si istri tidak dapat meminta maaf sebab kematiannya mendadak dan dalam perjalanan Bagaimana caranya si istri meminta maaf pada suami? <tuh> Mohon dijelaskan. Iya. <tuh> <tuh> Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar suami dosa dosanya diampuni. Dan termasuk berusaha menyelenggarakan jenazahnya dengan baik. Kalau ada utangnya dibayar. Tanggungan-tanggungannya segera diselesaikan. <tuh> Kemudian tetap berbuat baik kepada keluarganya. Ini merupakan cara yang bisa dilakukan untuk... Memohon maaf atau melakukan kebaikan-kebaikan <coughs> bagi suaminya yang telah meninggal dunia. Tentu saja ini dilakukan sebatas kemampuannya. Termasuk kalau ada anak yang ditinggalkannya mendidiknya dengan sebaik-baiknya. <coughs> Dan harta peninggalan yang ditinggalkannya digunakan untuk kebaikan. Untuk berinfak di jalan Allah SWT atau untuk kebaikan-kebaikan yang disyariatkan dalam Islam. Enam. Ada pertanyaan bagaimana kita ya semakin dihina orang. Ya ini mungkin karena dia berpegang dengan agama semakin dihina orang. Jawabannya bersabar. Kita bersabar karena kita mengetahui balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Makanya kita bersabar terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang menyakiti kita kalau kita berbuat kebaikan, hakikatnya dia ingin memberikan pahala kebaikannya untuk kita. Karena manusia itu, <coughs> pada hari kiamat, orang-orang yang berbuat zolim, akan membayar kezolimannya dengan kebaikan-kebaikan yang dimilikinya, pahala-pahalanya. Kalau pahala-pahalanya sudah habis, sementara masih banyak orang-orang yang perlu dibayar kezoliman padanya, maka dosa orang-orang ini diambil, kemudian dilemparkan kepadanya. Makanya kalau ada perbuatan zolim, kita pernah mengambil hak orang lain segera diperintahkan untuk diselesaikan di dunia karena di akhirat nanti yang menjadi alat tukar adalah kebaikan atau pahala dan dosa manusia. Kenapa kalau kita tidak masuk surga di dunia maka kita juga tidak masuk surga di akhirat? Karena surga yang sebenarnya adalah di akhirat. Jawabannya karena orang yang tidak masuk surga di dunia berarti imannya tidak benar. Bagaimana mungkin dia akan masuk surga di akhirat nanti kalau imannya tidak tidak benar? Makanya supaya itu tidak terjadi, kita segera berbenah diri, beristighfar, bertobat kepada Allah. Ada yang berbuat salah segera bertobat kembali kepada agama Allah supaya tidak luput darinya kesempatan untuk mendapatkan nikmatnya surga di dunia untuk mendapatkan yang lebih sempurna lagi di akhirat nanti. Masalah berdiam diri di masjid setelah salat subuh setelah matahari terbit salat dua rakaat hadisnya, iya saya pernah tulis tentang masalah ini khusus hadisnya hadisnya itu hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda man salafajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu ash thumma salla rak'ataini kutkana talahu ka ajri hajatin wa umratin tamatan tamatan tama barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah <coughs> sampai matahari terbit setelah agak tinggi sedikit sekitar 15 menit, <coughs> baru dia solat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna itu hadisnya sahih ada ucapan dari Nabi Alaihi Wasallam dan ada perbuatan yang beliau praktekkan sendiri dalam sahih muslim, hadis sahih riwayat imam muslim, <coughs> makanya saya pernah menulis tentang hadis ini, serta menyebutkan faedahnya, ini yang dikenal dengan istilah solat isyrak atau sebagian orang mengatakan solat syuruk, ya ini solat ketika matahari terbit dan waktunya di awal waktu sholat duha, ya ini ketika matahari terbit, kemudian agak tinggi sedikit, sekitar satu tombak, ya kurang lebih sekitar 15 menit setelah matahari terbit, itu waktunya. Keutamaannya sangat besar bagi orang yang menyebut, yang melaksanakan, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, setelah sholat dia duduk, dia berdzikir, baik itu zikir setelah sholat, atau zikir pagi dan petang, ataupun membaca Al-Quran. <coughs> Ini bisa dilakukannya untuk menunggu uh, waktu matahari terbit tersebut. Nam, apa betul majelis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat? Betul, hadisnya sohih riwayat Imam Muslim. Orang-orang <coughs> yang berkumpul untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari agama Allah, mendapatkan keutamaan yang besar diantaranya ini, ya majtama akhun, kata Nabi saw, majtama akhun fi baitin min buyutillah. Yatluna kitab Allah, wajadarsuna Hu, bainhum illa goshiyathum al-Rahmatu, <coughs> wafathum wa al-Malaikatu, <coughs> illa nazzalat Alehi Mustakinatu, wagoshiyathum al-Rahmatu, wafathum al-Malaikatu, wadzakrahum Allahu fi man endahu. Tidak salah satu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah tujuannya untuk belajar Al-Quran, belajar petunjuk Allah kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi rahmat Allah dan dilingkupi oleh malaikat-malaikat dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada makhluk-makhluk yang di sisinya. Bagaimana supaya sholat kita khusyuk? Pertanyaan yang membutuhkan pengajian tersendiri. Ya, di website yang sama saya sebutkan lagi. Jadi jawabannya ini, selalu merujuk ke website terus ya. Ada tulisan saya juga yang berjudul. Meluruskan kesalahpahaman tentang khusyuk dalam ibadah. Ada jawaban yang lengkap tentang permasalahan ini. Ya. <tuh> Bolehkah jual beli beras dengan cara kredit tidak tunai? Beras dengan apa? Beras dengan beras atau beras dengan uang? Boleh. Karena ini tidak satu jenis. Diperbolehkan. Kalau... Mm, yang tidak diperbolehkan itu kalau beras ditukar dengan makanan yang ditakar lainnya seperti beras ditukar dengan jagung itu harus <tuh> harus ya dan biyadin harus tunai. Jadi yang termasuk riba itu kalau ber, apa ini kalau dari satu jenis kemudian dilakukan dengan tidak tunai yaitu tertunda satu salah satunya maka itu yang tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau yang satu jenis itu harus disam, apa ini harus syaratnya adalah ya dan biyadin dilakukan dengan tunai makanya kalau kita tukar uang misalnya itu harus tidak boleh dikasih satu dulu uangnya nanti besok yang yang, yang berikutnya ngasih uangnya tidak boleh harus saat itu juga ditunaikan karena dalam satu jenis jadi harus iya dan biadin jadi kalau jual beli beras maksudnya dengan uang ya kemudian pembayarannya tidak tunai Baik itu diutang keseluruhan atau dibayar dulu. Mungkin harganya 100, 100 ribu. Dibayar dulu 50 ribu nanti besok. Boleh. Diperbolehkan. Tidak mengapa. Nah. Salat wajib kita ruku atau sujud ke lantai. Imam yang kita ikuti terlalu lama. Apakah kita sebagai makmum kita mengulang membaca ayat sujud. Atau kita dia menunggu. Harus Membaca. Tidak ada ya sholat itu orang diam. Tidak boleh dalam sholat itu orang itu nganggur. Dia hanya dia harus mendengarkan bacaan ketika imam membaca Al-Fatihah dan surat. Selai, selai, yang lebihnya dia membaca zikir. Kalau imamnya bacaannya panjang ketika sujud ada banyak bacaan. Bisa kita ulangi bacaan yang subhanahu al-ra'ala tersebut kita ulangi berkali-kali. Karena tidak ada ketentuannya harus tiga kali. Bahkan dalam riwayat yang sahih pernah disebutkan. 10 kali atau lebih tergantung dari panjangnya bacaan waktu berdiri. Jadi secara umum yang namanya salat itu ukurannya panjang pendeknya adalah waktu kita berdiri pertama kali membaca Al-Fatihah dan surat. Surat kan ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Ketika suratnya panjang berarti nanti rukunya itu panjang mendekati berdiri. Ini salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatnya beliau itu antara rukun-rukun hampir sama panjangnya. Berarti waktu ruku dia bacaannya lebih banyak diulang-ulang. Demikian pula bang, eh, apa ini iktidal sujudnya dan sampai tahiyat semuanya. Semakin banyak panjang yang dibaca waktu berdiri berarti semakin panjang ruku sujudnya dan yang lainnya berarti semakin diulang-ulang. Bahkan kalau sujud sendiri ada tambahannya yaitu bisa kita berdoa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Akrabu maa yakunul abdu min rabbihi Wa huwa sajid faaqfiru du'a afihi Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah Adalah ketika dia sujud Maka perbanyaklah doa padanya Untuk diketahui Jama'at ah sekalian rahimakumullah Perhatikan Ada dua tempat dalam sholat Yang kita diperintahkan memperbanyak doa Dan doa di dalam sholat Lebih baik daripada di luar sholat Doa di dalam sholat Lebih baik daripada doa di luar sholat Kenapa? Apa sebabnya? Karena waktu sholat kita sedang bersambung komunikasinya dengan Allah. Innal musalliyah yunajirabbahu, kata Nabi SAW. Orang yang sholat itu sedang bermunajat, berbisik-bisik dengan Allah. Maka saat yang paling tepat memungkapkan permohonan kita adalah waktu sedang bermunajat itu. Ada dua tempat yang memperbanyak doa. Yaitu waktu sujud dan berlaku untuk semua sujud. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Tidak ada pengkhususan sujud yang terakhir. Yang kedua, setelah membaca tahiyat dan salawat sebelum salam, itu diperintahkan untuk membaca doa pada waktu itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Samma liat tahiyat mina doa i ajabahu ilai". Kemudian hendaknya hamba itu memilih doa yang paling disukainya. Makanya ini dua tempat yang kita dianjurkan untuk membaca doa. Dan tentu doa di dalam sholat lebih mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sedang bersambung komunikasi dengannya. Menurut pendapat yang terkuat boleh. Ingat doa itu bukan bicara biasa. Yang terbaik. Dan tidak didaukan lagi adalah doa yang <coughs> disyariatkan dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau tidak tahu, menurut pendapat yang terkuat boleh kita berdoa dengan bahasa kita tapi bahasanya harus sopan. Ya Allah berikanlah kepada hambamu seperti ini, seperti ini dan seterusnya. Cuma yang terbaik jelas pakai bahasa Arab. <coughs> Apakah sorga dunia itu sama dengan sorga di akhirat? Sudah kita bahas tadi. Tentu sorga di akhirat lebih sempurna. Tapi gambarannya kita akan rasakan di dunia sewaktu. Dengan keimanan yang benar kita. Beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Hadis tentang tahlil. Apa maksudnya tahlil? Tahlil itu artinya mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Tahlil itu la ilaha illallah. Disyariatkan di beberapa tempat. Seperti waktu selesai sholat. Baca 33. Kemudian digenapkan dengan la ilaha illallah daulah syarikalah. Atau maksudnya tahlil ketika kematian. Begitu Ya? Ya? Ya, zikir itu disyariatkan kita ucapkan sendiri-sendiri setelah selesai salat. Kita masing-masing berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terkadang beliau mengeraskan suara sampai didengar di luar, tidak mengapa. Tetapi tidak dikomandai dengan satu suara. Itu zikir yang disyariatkan ketika selesai salat maupun zikir-zikir yang lain. Ya jadi kalau tahlil yang dimaksud adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka itu merupakan zikir yang disyariatkan. Ada setelah selesai sholat. Kita diperintahkan membaca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian menggenapkan yang ke keseratus dengan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walau alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tahlil namanya. Atau di waktu-waktu yang lain. Di zikir pagi dan sore juga ada ucapan. Ucapan yang mengandung uh, kalimat tahlil. Tidak ada contohnya. Dari sunnah Nabi SAW. Nah. Posisi imam waktu salat jenazah pria wanita. Dan posisi kepala jenazah sewaktu disalatkan. <tuh> ya, ketika imam eh, jenazahnya itu laki-laki. Maka imam berdiri di arah kepalanya. Adapun ketika jenazahnya wanita. Maka imam berdiri di tengahnya. ya Di bagian arah perutnya begitu ya. Pernyataan seperti apa yang belum, belum. Langkah-langkah apa yang praktis kita lakukan untuk menjaga anak-anak kita agar mereka terhindar dari pengaruh buruk kemajuan teknologi yang semakin hari semakin menggerogoti iman mereka. Tidak ada cara lain selain berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian banyak menyerapkan. Petunjuk dalam syariatnya karena dalam syariat itu terdapat penjagaan dari Allah bagi manusia. Makanya sebaik-baik penjagaan adalah penjagaan dari Allah. Ya, Makanya ini merupakan upaya kita untuk menjaga orang-orang yang kita sayangi. Kita bentengi mereka dengan penjagaan syariat. Itulah sebabnya kita bersemangat mengajak orang-orang yang kita cintai untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya juga punya tulisan yang dimuat di website tadi. Bisa dibaca judulnya agar buah hati menjadi penyejuk hati dan yang kedua anak nakal bagaimana mengatasinya apabila dalam suatu cerama agama datang waktu salat mana yang kita dahulukan salat atau cerama agama ingat salat itu Hukum asalnya diutamakan didahu, <coughs> untuk disegerakan setelah masuk waktunya. <coughs> Kecuali ada dua waktu. Yang diakhirkan dan diutamakan diakhirkan. Yaitu yang pertama, salat isya. Salat <coughs> isya itu semakin terakhir, semakin baik. Karena Nabi SAW pernah ketika beliau salat isya-nya sudah hampir tengah malam. Beliau SAW pernah bersabda. Waktu itu bersabda, Inna hala waktuha laula an ala ummati. Sesungguhnya inilah waktunya yang paling utama. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku. Jadi yang pertama, sholat isya itu lebih utama diakhirkan. Tentu saja kalau berjamaah, ya tentu kita pertimbangkan jamaah. <tuh> Jadi semakin diakhirkan semakin bagus. Yang kedua, sholat duhur ketika sedang sangat panas. <tuh> Aslinya kalau dalam kondisi biasa sholat duhur seperti sholat yang lain. Diutamakan untuk disegerakan. Tapi ketika dalam kondisi yang sangat panas itu ada hadisnya riwayat Imam Muslim. Idhshad dalharu faabridu bilzuhri fain nasir dhalhari min faihi jahannam. Kalau di siang hari itu sangat panas maka dinginkanlah salat Dhuhr tunda sedikit sampai dingin sampai cuacanya turun panasnya. Karena sesungguhnya panas yang sangat itu termasuk hembusan dari neraka Jahannam. Makanya dua waktu inilah yang diperbolehkan untuk diakhirkan. Kalau sedang ada ceramah, masuk waktu sholat, yang diperaktekan sampai saat ini di Masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, semua penceramah berhenti ketika adzan. Ketika adzan, muadzinnya naik ceramah berhenti semua, mendengarkan adzan. Setelah selesai adzan, <tuh> biasanya dilanjutkan dengan tanya jawab sebentar. Selesai kemudian qiamat. Atau bisa juga dilanjutkan setelah selesai melaksanakan sholat isya. Jadi. Bisa ya tergantung dari imam Karena imam yang memutuskan dalam hal ini Kalau dia memutuskan kita sholat dulu Ya sholat dulu Kalau imamnya mengatakan kita lanjut dulu setengah jam Karena isya juga toh lebih bagus Kalau di, ditunda sebentar Diundurkan Maka itu tergantung dari keputusan imam Adapun pun sholat-sholat yang lain Maka tentu lebih baik kalau disegerakan Saya mohon penjelasan tentang sal salat Tarawih 11 rakaat. Mau Ma 2 <tuk> ya, Mana yang lebih afdal salat Tarawih yang 2-2 atau 4-4? <tuk> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan semuanya. Dalam hadis riwayat Aisyah, beliau melaksanakan 3 itu diperbolehkan. Di riwayat lain beliau melakukan 2-2-2-2 1. Terkadang juga dua, dua, dua, sampai tiga kali, kemudian lima. Ada berapa cara pelaksanaan syarat tarawe yang dikumpulkan oleh sebagian dari para ulama, boleh kita praktekkan semua. Yang terbaik kita lakukan, kadang-kadang ini, kadang-kadang yang kedua, kadang-kadang yang ketiga. Karena semua pernah dipraktekkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Cuma sebagian dari para ulama mengatakan, asalnya dua-dua itu yang lebih baik karena lebih banyak, apa ini salamnya <tuh> tapi tentu saja kalau seandainya 443 itu dilakukan dengan bacaan yang panjang sesuai dengan yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka juga itu punya keutamaan tersendiri. Yang terbaik kadang-kadang yang seperti ini, kadang-kadang seperti ini dan seterusnya. Apakah hukumnya beramal jika mengharapkan pahala termasuk riya? Jelas tidak. Orang yang mengharapkan pahala berarti dia percaya dengan janji Allah. Ada sebagian keyakinan tersesat yang berkembang di masyarakat. Katanya, kalau kita beramal jangan mengharapkan sorga, jangan takut dengan neraka. Ini keyakinan sesat dan bodoh. Allah menjanjikan, masa dia tidak percaya? Allah mengancam, dia tidak takut dengan ancaman Allah. Ini namanya orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Justru konsekuensi kita beriman kepada hari akhir, kita percaya... Janji kenikmatan sorga maka kita bersemangat mengejarnya. Kita takut dengan ancaman adat Allah maka kita berusaha untuk menghindarinya. Jadi tidak bertentangan kita mengharapkan ridha Allah dengan mengharapkan janji sorga tidak bertentangan. Karena sorga merupakan bagian dari hari akhir kesempurnaan iman berarti iman dengan perkara-perkara loib yang merupakan bukti benarnya iman seseorang. <tuh> Bagaimana cara menenangkan hati dengan banyaknya kesibukan di sekolahan dan di rumah, bahkan untuk membaca buku-buku pelajaran agama tidak sempat. Bagaimana tidak sempat yang lain sempat? Kalau urusan dunia yang sementara kita sempat, masa urusan yang untuk kekal abadi selama-lamanya tidak sempat. Jadi untuk urusan agama itu bukan cuma sempat saja. Harus disempatkan. Jadi bukan digunakan dengan waktu luang tapi harus diluangkan waktu. Sebanyak-banyaknya bahkan ini diutamakan karena menyangkut keselamatan kita. Jadi bisa kita gunakan waktu tersebut waktu kita disibukkan pekerjaan di sela-sela itu kita berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, membaca nasihat yang bermanfaat atau dengarkan kajian-kajian yang bermanfaat ya. Alhamdulillah seperti sudah tersebar misalnya Rojak TV atau Insan TV yang menyiarkan kajian-kajian yang bermanfaat. Kita bisa isi waktu apa ini daripada kita hanya menonton hal-hal yang tidak bermanfaat. Lebih baik kita gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan kebaikan bagi kita. Nah, apakah betul pendapat yang mengatakan saf bisa putus karena ada anak kecil yang ikut saf orang dewasa. Kalau anak itu bermain-main bisa putus safnya. Jadi yani anak yang belum bisa diperingatkan supaya tidak bermain-main, nah ini dilarang untuk ditempatkan di masjid. Adapun kalau anak yang sudah bisa dididik, sudah bisa diarahkan, maka diperbolehkan dibawa ke masjid. Ada sebuah hadis, tapi hadisnya palsu. Jannibus tibianakum masajidakum. Jauhkanlah anak-anakmu dari masjid-masjidmu. Ini hadis palsu. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Yang benar, anak itu boleh dibawa ke masjid, tapi diingatkan untuk tidak mengganggu Orang yang sholat. Mohon dijelaskan secara singkat tentang penyimpangan syiah. Syiah ini penyimpangannya sangat buruk. Keyakinannya sangat berbeda dengan keyakinan kaum muslimin. Di antaranya mereka mengatakan Al-Quran yang kita pegang saat ini. Sudah dirubah. Mereka punya Al-Quran tersendiri. Ini jelas keyakinan yang kufur. Bertentangan dengan keyakinan semua kaum muslimin. Bahawa Al-Quran itu akan selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di hari akhir sampai hari kiamat kemudian mereka mengatakan para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam itu mayoritas kafir padahal mereka adalah generasi terbaik menurut pemahaman yang benar mereka adalah murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena gurunya adalah hamba Allah yang terbaik maka mestinya mewariskan murid-murid yang terbaik mereka yang lebih keji lagi mereka menuduh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat zina Padahal tuduhan kotor dan keje tidak pantas ditujukan kepada mereka. Aisyah radhiyallahu anha adalah ummul mukminin ibunya kaum mukminin. Menuduh dia berarti menuduh suaminya. Suaminya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini yang mereka inginkan. Makanya Allah subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al Quran yang menunjukkan Sucinya nya ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan terlepasnya dia dari tuduhan orang-orang munafik. Yang menuduh dia melakukan perbuatan yang keji tersebut. Makanya orang-orang Syiah dalam hal ini mengikuti orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW yang menuduh Aisyah melakukan perbuatan buruk tersebut, maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala dari keyakinan kotor mereka. Apa doa yang harus dibaca agar kita bisa melihat wajah Allah di sorga? Tolong didiktekan. Supaya bisa dicatat. Siapa yang mau nyatat? Nanti saya tuliskan di kertas ini ya. Setelah selesai insya Allah. Nanti dicontak nanti. Bagi yang bertanya, dia yang ambil nanti jawaban ini. Ya, Ya. Allahumma inni asaluka lidzatan nazari ila wajhika, wa shuqa ila liqaika. Fi ghairi dzara Wala fitnatin mudillah. Itu hadisnya sahih dan juga sama seperti tadi. Saya juga punya tulisan tentang masalah ini dimuat di website tadi. Ya, memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala kenikmatan tertinggi di sorga. Ya Allah, aku memohon kepadaMu keledasan memandang wajahMu. Di sorga nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia Tanpa ada fitnah yang <tuh> Tanpa ada bahaya yang mencelakakan tan, Dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan <tuh> <tuh> Jadi doanya agak panjang Di salah satu kajian dulu di Rojak TV Saya pernah jelaskan dari awal sampai Akhir tentang makna doa ini Dengan sedikit perincian Begitu ya Ya. Tidak boleh dibayangkan, Pak. Tidak boleh. Allah yang maha kuasa, dia akan menjadikan wajah kita bisa melihatnya. Karena ini merupakan kenikmatan tertinggi. Jadi ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala ya dengan kemaha kuasaannya menjadikan kita bisa memandang wajahnya. Ada pun di dunia kan tidak bisa, sedangkan gunung saja hancur. ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya. Makanya di akhirat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Dengan kekuasaannya dia menjadikan hamba-hambanya yang beriman. Meraikan ikmatan tersebut. Sehingga mereka merasakan tidak ada satu pemberian yang lebih mereka sukai. Dibandingkan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukumnya perempuan berambut pendek tapi selalu berhijab. Bagus. Biar dia rambutnya gundul. Kalau dia berhijab maka harus berhijab. Jadi... Pertama pertimbangannya berambut pendek dia kenapa? Mungkin ada sakitnya sehingga dia harus potong rambutnya atau mungkin gugur rambutnya atau yang lainnya. Adapun kalau memendekkan rambut selama tidak mengikuti model rambutnya orang-orang kafir itu diperbolehkan. Kalau tentu bagi yang sudah berkeluarga dengan idin suaminya begitu ya. Jadi pernah beberapa dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan. istri Rasulullah SAW itu pernah memendekkan rambut mereka. Dan tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya menunjukkan itu diperbolehkan bagi perempuan selama ada hajatnya. Saya dulu pernah mengambil mencuri sebelum balik. Apakah wajib dikembalikan sedangkan orangnya saya tidak tahu lagi kemana. Ya kalau tidak tahu lagi orangnya sedekahkan sejumlah uang tersebut niatkan atas nama orang itu. Kalau ketemu lagi orangnya satu saat kembalikan uang tersebut segera sebelum dia pergi lagi ya. Artinya antum tidak yang bertanya tidak perlu mengumumkan di semua televisi yang ada. Barang siapa yang merasa saya pernah curi uangnya segera hubungi nomor ini. Wah, ini nanti akan banyak SMS yang berdatangan minta uang sama dia. <tuh> Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya kurang paham Artinya perlu diperinci Supaya jawabannya bisa lebih diperinci Di kampung kami Warisan dikembalikan kepada keluarga mayit, Istri atau suami tidak Dapat harta apa hukumnya Tidak boleh di kampung manapun Kecuali di kampung yang Di kampung manapun Harus mengikuti ketentuan Pembagian warisan dalam syariat Kecuali kalau kampung yang Ada di bumi yang bukan Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak ada jelas ya <tuh> Apakah masih ada jalan untuk masuk sorga bagi orang yang memperkecil jalan umum? Memperkecil jalan umum misalnya apa? Ya tidak boleh, menghalangi jalan itu dilarang dalam agama. Hal-hal yang mengganggu kepentingan umum, membuat gangguan, misalnya parkir sembarangan, tidak memberi jalan orang, ini dilarang dalam agama. Makanya kita usahakan, apalagi memperkecil dengan sengaja dilarang. Tetapi bukan berarti dia terhalang masuk sorga. Nasihati dia supaya bertobat Dan meninggalkan perbuatannya tersebut Supaya dia bisa lepas dari sebab-sebab kemurkaan Allah Apakah kalau air mata menetes waktu sholat Sholat menjadi batal Tidak batal ya Tidak menjadi batal Apakah kita harus selalu bersabar apabila ada tetangga yang selalu merendahkan kita, tetangga orang kaya sebab saya pernah dengar tidak akan masuk surga seorang muslim kalau tidak berbuat kebaikan pada tetangganya. Iya. <tuh> Hadisnya hadis yang sahih. yakni ketika Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda layadhul jannah tidak masuk surga man lam ya'man jarahu biwa'iqahu seseorang yang tidak menjadikan tetangganya aman dari gangguannya. Makanya ini perbuatan dosa yang sangat besar. Hendaknya tetangga itu tidak boleh menyakiti tetangganya. Justru berbuat baik kepadanya. karena itu yang diperintahkan dalam Islam. Semoga materi yang saya sampaikan. Bisa difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian kita ini. Mendatangkan sebab-sebab kebaikan dan keberkahan. Salam Allah, salam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'isan layaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.